Assalamualaikum sedarun berita pagi edisi hari ini Senin 31 Desember 2018 dibacakan Ardian Syah Setelah dihentam banjir arus transportasi agar galus kembali normal MPULuksmawe mengingatkan hotel dan fasilitas umum dilarang membuat kegiatan hurah-hura -hura sambut tahun baru Polsek Jaya amankan satu napil lepas Lambaru yang kabur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 Sudahlun arus transportasi darat Aceh Tenggara menghubungkan ke galus persisnya desa Natan Baru, kecamatan Badar, kembali normal. Sebelumnya arus transportasi agar galus lumpuh total pasca banjir bandang yang menyebabkan material bebatuan dan kayu gelondongan menumpuk di jalan nasional. Kalaksa BPBD Kutacane Ramisin mengatakan arus transportasi darat berangsur mulai normal, mobil pribadi dan yang berbadan lebar bisa melintas. Namun para pengendara harus antri karena alat berat terus bekerja untuk menormalkan dan membersihkan sendimen yang menumpuk di jalan nasional agar memudahkan kendaraan atau pengguna jalan melintas. Seperti diberitakan sebelumnya, 12 rumah hanyut di terjang banjir Bandang, Desa Natambaru, Kecamatan Badar, Agara, Jumat sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya puluhan hektar lahan pertanian terancam gagal panen. Darulul Majelis Permusyawaratan atau Ulama MPU Kota Loksmawe mengeluarkan himbauan jelang pergantian tahun baru. Ketua MPU Loksmawe Tengku Asnawi Abdullah mengatakan isi himbauan yakni seluruh hotel, wisma, rumah peninapan, kafe, lokasi wisata dan tempat lainnya di Kota Loksmawe untuk tidak menggelar pesta pora dalam rangka menyambut tahun baru Masehi. MPU juga meminta seluruh umat muslim tidak ikut serta menggelar acara apapun dalam bentuk apapun guna merayakan tahun baru Masehi. Kepada seluruh masyarakat Muslim, tetap mengadakan aktivitas seperti biasa. Bagi warga non-Muslim untuk dapat menghargai daerah yang memberlakukan syariat Islam. Disebutkan dalam merayakan Tahun Baru Masehi, hendaknya warga dapat melaksanakan dengan tertib di dalam ruangan, serta tetap menjaga kenyamanan masyarakat lainnya. Kepada pemerintah kota Loksma, WMPU meminta tidak memberikan izin dan dukungan atas segala kegiatan yang menimbulkan kemungkaran serta pesta pora, pembakaran mercon, kembang api, meniup trompet, dan sejenisnya. Sudahlun Kepolisian Sektor Jaya Lamno Aceh Jaya berhasil mengamankan satu orang lelaki yang diduga merupakan salah satu napi yang kabur dari lapas lambaru beberapa waktu lalu. Penangkapan ini bermula dari kecurigaan warga terhadap keberadaan salah seorang yang tidak dikenal yang berada di kawasan perkebunan warga. Hal tersebut dibenarkan Kapolres Aceh Jaya KBP Eko Purwanto melalui Kapolsek Jaya Ibda Heidi. Ia menjelaskan lelaki yang diamankan tersebut diketahui merupakan napi lapas lambaru yang kabur setelah pihaknya melakukan pemeriksaan dan pencocokan data. Darlun Duta Saman Institut DSI Jakarta mempersembahkan tari saman di Festival Budaya Jana ke-33 di Riyad Arab Saudi 20 Desember hingga 9 Januari 2019. Festival ini salah satu event budaya terbesar di Timur Tengah. Tahun ini Indonesia menjadi tim tamu kehormatan. Tim saman DSI yang berangkat adalah tim saman Akiusi Az-Zahra, Pesaman ini juga merupakan hafiz Quran di bawah naungan Al-Quran Center Az-Zahra yang dibina oleh Dian Asafri Naswai. Aminullah, CEO DSI menyebutkan bahwa tim saman dan ofisial yang berangkat 12 orang dan mohon doa serta dukungan semua pihak. Keikut Duta Saman Institut dalam festival ini difasilitasi Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan atau BPJSTK, Syafri Adnan Baharudin atau SAB mengundurkan diri terkait isu dugaan pelecehan seksual terhadap asistennya berinisial RA. Pengunduran diri Syafri disampaikan saat komprensi pers di Hotel Hermitage Jakarta Pusat. Selain Safri, hadir dalam kompresi pers anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Pompida Hidayatullah, Jakarta Pusat. Safri juga berencana menempuh jalur hukum untuk membantah tuduhan pemerkosaan yang dilontarkan R.A. Sebelumnya, R.A. mantan asisten ahli Dewan Pengawas BPJS TK diduga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Safri selama sekitar 2 tahun bekerja. Sejak menjadi asisten ahli dengan status tenaga honor pada April 2016, RA mengaku sudah 4 kali mengalami pemerkosaan RA yang tidak tahan mengalami kekerasan seksual pun melaporkan S.A.B. ke Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan Namun perempuan berusia 27 tahun itu malah dipecat dari jabatannya sebagai asisten ahli Sudarlun Gedung Sekolah Bisnis dan Manajemen SBM Institut Teknologi Bandung atau ITB di Jalan Taman Sari Bandung terbakar Belum diketahui penyebab terbakarnya gedung tersebut Fajar mengatakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung menerjunkan sekitar enam mobil pemadam kebakaran dan dua mobil rescue. Belum diketahui kerugian dan jumlah korban dalam kejadian tersebut. Dalun sejumlah desa terdampak hujan aburingan dan sedang dari erupsi Gunung Agung Bali yang terjadi dini hari pukul 04.09 Wita. Berdasarkan informasi yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem, 8 wilayah terkena paparan hujan abu, yakni Banjar Dinas Uma Anyar Ababi bagian barat terpapar hujan abu ringan dan kota Amlapura terpapar hujan abu sedang. Selanjutnya hujan abu ringan juga menyembur ke desa Seraya Barat Seraya Tengah Banjar Dinas Ujung Pesisi, lingkungan pesagi dan pebukit desa Tenggalinga serta kantor BPBD. Dini hari Minggu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana PVMBG dan Badan Geologi Kementerian ESD menyebut Gunung Agung mengalami erupsi selama 3 menit 8 detik. Gunung Agung pun ditetapkan pada status level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar Gunung Agung termasuk pendaki dan wisatawan dihimbau agar tidak berada di sekitar zona perkiraan bahaya, baik untuk mendaki dan melakukan aktivitas lain. Zona tersebut adalah di seluruh area di dalam radius 4 km dari bawah puncak gunung. Dari Newsroom Seram Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Senin 31 Desember 2018. Berita siang Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.